Oh, yang begini tidak ada bilang pintu masuk, pintu keluar. Soalnya bagaimana jadi bukan bilang dalam satu site master plan. Bedakan dengan ini yang kayak begini. Master Jadi tidak mau tidak ada bilang mau ini. Jadi kalau dalam satu ya mau pintu masuk kalau ada unul, dalam unul. Dacă e doi, e doi. Dacă e trei, e trei. itu yang depan itu patru. Dacă e cinci, e cinci. Dacă e şase, kecuali kalau kamu bikin hanya satu set plan begini, nah, tapi bedakan kalau hanya perkantoran, perkantoran kok bisa begitu? Ya kan cuma satu, hanya dia yang punya anu situ. Kalau yang misalkan hotel ada, pusat perbelanjaan ada, ya kan beda-beda. Feel-nya itu bisa beda-beda. Iya. -beda di dada itu, dada itu yang mengancut keluar itu yang usah Aturannya itu apa? bagaimana? Coba, apa yang Terus kalau satuan viewnya bagaimana? <tuh> kan misalkan siapa? Parsan, to ambil apa? misalkan bangunan yang mana rencana kau coba angonya? Nah, bangunan yang mana kau mau ambil? ah, ya otomatis ya kau harus munculkan view di sini, bagaimana anunya masukkan kayak ini kau mau perkenalkan bangunan itu bagaimana? ya harus kepikirkan plan nya juga, tau plan? namanya juga. kalau kau mau hanya buat di depan itu orang akan ini Kecuali kalau hanya satu bangunan Misalkan, toh, semua ini hotel Nah itu, wah wajar itu, begitu tadi Ada anunya. cuma satu jalan itu ah, Karena kan cuma satu komunitas di dalam situ Hanya satu bangunan di dalam situ Nah, misalkan parahan misalkan ya hotel dia ambil. ya otomatis ya dia harus munculkan anunya di sini view ininya bisa saja dia ambil ini dari sini ya, nah, bisa saja dia kepot di sini gagal misalkan di sini gagal anunya view anunya ya bisa saja atau lebih ini lebih bagus untuk aksesnya aksesnya gampang kali karena bagaimana untuk misalnya bagaimana untuk memudahkan orang, jadi tidak share nah, kecuali kalau di dalam itu kalau ini mantu nah, kalau ini ya wajar karena itu sedang poinnya misalnya sedang poinnya di situ wajar, artinya bisa dijadikan slot terbukanya di situ, titik poinnya, misalkan jadi kawasan, misalkan ini kawasan eh, Kelopalo, kalau kan dong kawasan Kelopalo kan Bisa, itu saya lihat kan, tadi ya, ya itu aja Karena supaya kan identitas dari bangunan-bangunan itu atau kawasan itu Kita berbicara kawasan, bukan berbicara hanya satu satu point saja, satu bangunan, satu view saja Jadi kita berbicara secara meluas Nah, ada kan yang harus kalian pelan pah itu mixius dengan kompaknya ini yang salah yang sih, salah. Sendal salah, sendal sendal Tidak tidak sinkron dengan konsep kita. Artinya kalau satu di depan itu, ini bukan kawasan. Artinya sebenarnya kawasan yang ber gedung. Nah, kalau ada jalannya itu kan satu, jadi iya, ya, jangan ambil ya lu lebarkan, tidak <laughs> kita mau ke sana bilang, anak mau gusurmu ya, tidak toh, wait, pinamu di sini, saya mau besar lebarkan ini, tidak ya, kan, jalan artinya kalau kau tidak dapat di situ, kalau kau mempertahankan penduduk di situ, ya kau cari alternatif lain lah. Bagaimana untuk akses masuknya? Ya, itulah tantanganmu. Kalau kau ambil begitu, kalau kau hanya fokus di satu eh, ini, ini kan kosong. Kenapa tidak memanfaatkan ini ada ini? anu rumah rumah-rumah anu ah, di situ enggak apa-apa lah di busur. Kan tidak tidak serta-merta bahwa kita kalian bukan, "Woi, Munia, kamu busur murni." Tidak kan. Nah, kalau ada tantangan begitu ya, itulah anunya gunanya tadi yang bagaimana mengantisipasi tantangan itu. Kalian tetap mempertahankan bangunan itu. Terus bagaimana menatanya? Ya itulah seorang arsitek. tidak serta Marta juga berlaku kita bagus di batu. Ya, kalau memang kalau kalian perlu akan pertahanan itu ya, ya pertahankan. Tapi bagaimana menginsiatif itu nya? Nah, itu. Mana kalau enggak ada Că e Thank mm -hmm. I don't know. să alarma malamă nu îmi dă tot fa un gioco per i visitatori. È fantastico. dia bakal. Dia tinggal di, sengaja perbanyakin kita banget ya bos. Itu. Sekarang kan ada video Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, I mm -hmm. that uh -huh.